wa min amalina man yadhihil lal fala mu billalah wa man yanzil fala ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahi wa wasallam Ama bapak, ikhwan-ikhwan kita Allah wa Jalla Alhamdulillah, biayahillah kita bisa berkumpul di sini sebagaimana kita rencanakan. Tentunya kita mengharap majlis dan majlis-majlis setelahnya -majlis ini. Majlis yang berbarokah, menambah bagi kita ilmu iman dan amal soleh. Sampai akidah wasitiah ya, sampai pada ayat yang beliau bawakan terkait sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sebelumnya beliau alim ibnu Taimiyah ramal telah menyebutkan beberapa ayat yang terkait sifat Ridho-nya Allah, di mana prinsip al-sunnah meyakini bahawa Allah memiliki sifat Ridho, begitu juga sebaliknya memiliki sifat marah murka. Berbeda dengan Al-Fit'ah Dari kalangan Muhtazilah Seharian mereka, mereka tidak percaya Kalau Allah punya sifat ini ya. Karena mereka Dalam beragama Terkhusus terkait Nama dan sifat-sifat Allah Mereka mengedepankan akal mereka menurut mereka sifat ini tidak layak pada diri Allah pada Allah karena ridho itu sifat yang pantasnya punya makhluk dari situ ada semacam kayak nalar maka mereka menafsirkan Ya, intinya adalah yang mereka biasa sebut takwil, yang sebenarnya adalah tahrif, benar ya, teman-teman yang lalu. Mereka sebut takwil, padahal intinya adalah tahrif memalingkan dari makna yang sebenarnya. Rizo, mereka tahrif dengan iroda, semuanya jadi sifat iroda, ingin. Ridha itu maksudnya Ingin memberi pahala ingin Memberikan kenikmatan Memberikan rahmat dan seterusnya Ridayah Ridha Allah memiliki sifat Ridha dan itu sesuai dengan Keatungan Allah Dan tidak sama dengan Apa yang ada di Maslow Ketika Ini Bukti dari sekian orang yang sering bilang Islam Islam itu mengikuti Al-Quran dan Sunnah Al-Quran dan Sunnah Ini Al-Quran Kenyataannya kalian gak ikuti Allah mengatakan memiliki sifat rizu Kalian tidak mau Jadi yang benar-benar mengikuti Al-Quran dan Sunnah Ya hanya Al-Sunnah al Sunnah tetapkan dari nama dan sifat-sifat Allah yang disebutkan oleh Al-Qur'an dan hadis tanpa takrif. Di sini al-qur'an ah terjatuh di dalamnya takrif. Meningkat dari mana yang sebenarnya yang mereka perhaluskan dengan takwil. Mereka katakan takwil. Karena kalau takwil itu masih ada benarnya. Takwil sama dengan tafsir. Itu bukan tafsir, itu bukan ta'win Akan tetapi Tahrif Memalingkan dari makna yang sebenarnya Karena Tanpa dasar Halusunah menetapkan Tanpa tahrif Begitu juga tanpa Takif Tanpa menghayalkan Bagaimana sifat itu Ya sudah Amirruha kamaja Kata para Salaf. salam ya Berlakukan ayat-ayat itu Sebagaimana datangnya Enggak usah ditakrif, Enggak usah engkau takyif Engkau menggambarkan bagaimananya Apalagi jangan sampai justru engkau mentaktil Malah tidak percaya terhadap Ayat-ayat itu sampai kepada ayat selanjutnya yang dibawakan di sini dalam surah al sof ayat 3 kaburo maktan in dhallo yanta ya ulu mala ma ta falut besar apa yang besar maktan murkanya in dhallo di sisi Allah besar murkanya di sisi Allah kemurkaannya di sisi Allah antahulu malah tafalun engkau mengucapkan sesuatu yang engkau tidak akan melakukannya engkau tidak melakukannya ini satu ayat di awal surah as-saff ayat 3 sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ayuhallazina amanu lima taqulu ma la taf'alun wahai orang-orang yang beriman mengapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian lakukan kata Ibnu Jarir atau Bari Ramal bualtala menafsirkan ini lima tak pulu na al khol aladi bil amal fa akmalu kumukholi fatun mengapa kalian mengatakan Mengucapkan satu perkataan Yang kalian tidak buktikan Dengan amalan Maka justru amalan kalian itu Menyelisihi ucapan kalian Jadi, Besar Kemurkaannya di sisi roh kalian Ucapan kalian Ada sesuatu yang Kalian tidak amalkan Kemudian dia mengatakan Waktar fa'ahlu ta'wil Fisabab alazi min ajri unzilat hadil ayat Berselisih Ahlu ta'wil Maksudnya berarti ahlu atafsir Maka kita katakan tadi takwil Benar takwil itu masih Suatu yang Bagus takwil Itu tafsir Berselisih Dalam menyebutkan Sebab yang dengannya turun ayat ini. Fakolah Baktubung, Sebagian mereka mengatakan: Urzilat Taubihon, minallah likau minal mu'minin, tamannau ma'rifata al-zuril akmal, faarofahumullah yahu, falam faarofu kasoru, fa'umti bubiyahil ayat. Bagian mereka menyebutkan Ayat ini diturunkan sebagai kecaman Dari Allah bagi orang-orang yang beriman Terkait yaitu ketika mereka Mereka mengharap ingin mengetahui Amalan yang paling utama Apa ya amalan yang paling utama Ini bisa beramal yang paling utama. Kemudian Allah beritahu kepada mereka setelah mereka tahu ternyata mereka juga tidak semangat untuk mengamalkannya. Maka di celah dengan ayat ini. Diantaranya beliau membawakan riwayat dari Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, kana nasun min al-mukminin kau bela ayu Frodo al Jihad ya pun, dulu orang-orang beberapa orang dari muminin sebelum diwajibkan jihad mereka mengatakan lawatidna an allah dalalah akhil akmalilaih anak malbih. Faham Baraulah Nabiul An Naahbal Akmalilai Imanun Billa Lasak Kafi Wajihadu Ahil Maksiatih Alatina Kalaful Iman. Walam Yukir Rubi. Walam Manazala Al Jihad Karohazalika Unasun Min Al Mukminin. Masak Amru. Dulu beberapa orang dari kaum Mukminin, ada yang mereka mengatakan kita sangat ini sebelum ada kewajiban jihad Kita sangat berkeinginan Coba Allah mewajibkan bagi kita Untuk melakukan amalan yang paling Allah cintai Sehingga kita bisa beramal dengannya Allah mengkabarkan kepada nabinya Bahwasanya Amalan yang paling Allah cintai adalah beriman Dan jihad Jihad melawan ahlul maksiatnya Orang yang berdora kepada Allah SWT yang menyelisih keimanan Setelah turun ayat jihad Mereka tidak suka Beberapa orang tadi tidak suka Dan berat bagi mereka Jadi ini Allah mengatakan Ini ayat berbicara tentang Orang-orang beriman Bukan orang munafik Maka Allah mengatakan Di awal Ya ayuhallazina'a manu Lima Di matapulun amala taf'alun Wahai orang-orang yang beriman Mengapa kalian mengatakan sesuatu yang kalian tidak lakukan Ini berbicara tentang orang-orang yang berharap satu amalan Ternyata ketika ditunjukkan ini amalan Mereka pun berat ternyata Jadi Jangan sampai, dan ini taubih, kecaman yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai tertimpa seperti ini. Karena murka Allah besar. Aku mengharap. Dulu mengharap. Cobalah. Ada masjid taklim. Cobalah ada ustaz di sini biar kita bisa belajar tiap hari belajar ini itu. Cobalah mengharap, sangat mengharap. Ketika ada, ternyata malas-malas, enggak -malas. sesuai dengan apa yang dulu dia mimpi-mimpikan. Yang dia sampai sibuk, kayak mengeluh ke sana, kemari ke sana, ngeluh ke sini, gak ada ustad, di sini, nggak ada Ustadz Di sini nggak ada belajar, di sini nggak ada ini, nggak ada itu Ketika waktunya datang, ternyata nggak semangat Ternyata berat Zaman semisal ini, mengharap, mengharap, mengharap amalan, amalan, amalan ibadah seakan-akan dia orang yang bersemangat begitu datang waktunya ternyata berat bagi dia kecap, ya Allah swt. Kamu ramah ketan, indah Allah antepulu malatam Jadi Kecap, akan kadang aku mengatakan suatu, kamu aku pengen ini, aku pengen ini nanti, aku pengen ini, ternyata pun nggak dilakukan setelah ada kesempatan, nyataannya. Dan sebagian ulama juga mengatakan secara umum ini apa saja kamu mengatakan sesuatu termasuk janji ternyata nggak ditunaikan dengan sengaja sebagian ulama contohkan coba pernikah misalnya kalau mau nikah gampang lah aku akan singkau tiap bulan sekian sekian ternyata ini kah benar orang itu nah, dia harus memenuhi jadi jangan asal ngomong nanti aku begini nanti aku begini ternyata kau tidak melakukannya Jadi lebih kesini ayat ini mengatakan sesuatu yang dari suatu amalan Kayak yang kau mau melakukan, ternyata saat terjadi kau tidak melakukannya. Begini tercelah. Di bawahnya kan di sini ada satu sifat Allah yaitu muket, muket murka. Kau bisa murka, yang marah, murka. Sesuai dengan keterangan Allah Subhanahu Wa Taala tidak perlu ditakwil atau ditakrif oh maksudnya Allah boleh bisa murka sesuai dengan keadaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang selanjutnya beliau bahwa kan? Kata beliau Syekhul Islam, "Tamiyahum Allah Taala wa kulluhu". Dan firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Hal yang turun, ilah ayat tiapmu Allah filhulalim min alghama, miwal mala ikatwa Apakah mereka melihat? <tid> Tidakkah mereka melihat? Melainkan nanti datangnya Allah di dalam bayang-bayang awan dan malaikat dan perkara itu diputuskan. Jadi di sini dalam ayat ini ada sifat dari sifat-sifat Allah, yaitu datang. Allah datang. Jadi ketika ya. mereka melihat datangnya Allah, datangnya Allah dari di awal tadi untuk memutuskan pertaruhan. Yang diyakini oleh al-sunnah wal Jamaah Adalah mengimaninya Allah datang Al-sunnah sangat menjauhi takrif Dan Memang mereka Al-ul-fit'ah ya, Jelas mentawe mentawe ayat ayat ini ayat yang pertama tadi hal yang buruk ilaa ya ya mufidzul lilal minal qama Bagi orang-orang yang terus menerus dalam ukurannya Nunggu apa mereka? Tidak ada yang hidup, kecuali mereka nunggu nanti Nunggu datangnya Allah di hari kiamat nanti Untuk memutuskan perkara di hari kiamat Ayat yang kedua Hal yang Hal yang nurun Ila anta tiya hudun malaikat Kau ya tiya robbuka Kau ya tiya balu ayati robbi Apakah mereka itu menunggu atau Tidak ada yang mereka tunggu Malaikat akan datangnya malaikat Datangnya malaikat Datangnya, datangnya robb engkau Datangnya Allah Atau datangnya sebagian ayat dari rokmu ayat yang kedua jelas menyulitkan bagi ahlu tahlil karena disebut tiga tiga ya. datangnya Allah datangnya malaikat datangnya sebagian ayat kalau ayat yang pertama kan maksudnya itu datangnya perintah Allah datangnya malaikat Allah sebutkan semua Tidak nah, ada yang mereka tunggu kecuali datangnya Allah datangnya malaikat atau datangnya sebagian ayat Allah sini jelas yang diinginkan memang Allah sendiri memiliki sifat datang memang bisa datang sifat, data. sifat fitriyah Allah Begitu juga ayat yang selanjutnya. Kala idatu katil aludak andekan, wajah arop buka wal malaku sofah sofah. Jika ketika nanti bumi retak, cah, dan ketika lah datang roh dan malaikat bersoft soft. Jadi juga jelas menunjukkan datangnya malaikat dan juga datangnya Allah Subhanahu Wa Taala nggak bisa ditaweilkan untuk ditahrif untuk ya dimaksud adalah datangnya azab. Karena yang dimaksud adalah untuk memutuskan perkara dan malaikat bersoft soft. Mengagumkan Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala datang Ini sifat Di antara sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Sesuai dengan hakikatnya Siapa saja yang kemudian menghayalkan Menggambarkan datangnya itu Seperti datangnya makhluk Berarti dia menyerupakan Allah dengan mas ya pokoknya allah mengatakan datang kita imani allah datang untuk memutuskan perkara di hari kiamat terus gimana datanya ya kita nggak perlu nanya nanya orang allah mengabarkan datang kok malah gua bilang allah nggak datang nggak boleh datang ya allah mau bilang allah datang kemudian nggak allah nggak boleh yang pantas datang hanya makhluk kan tidak pernah mengajar tidak ya. berada dengan Allah SWT jadi mau Maudit diakali bagaimanapun itu menunjukkan jeleknya mereka kita tahu jadi ketika kita mengetahui incinya ini ini akidahnya Ash'aliyah, akidahnya Mu'tazilah Gidanya jari, akidahnya anfit, ahsaromuk. Mereka tidak percaya sifat-sifat yang dengan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang mereka inginkan Allah itu nggak datang, nggak bisa datang, nggak bisa marah, nggak bisa rido, nggak bisa bicara. Apa ini? Apa yang kalian ibadahi nggak bisa nampak nampak? Ya patung yang mereka ibadah itu. Yang mereka imani Allah yang enggak bisa melihat, enggak bisa mendengar, enggak bisa bicara, ya, enggak bisa marah, enggak bisa lidah, enggak bisa datang. Itu apa itu? Benda kayak gitu itu apa? patung. Ya. Patung punya mata tapi enggak melihat. Punya telinga enggak mendengar. Punya semuanya enggak bisa bergerak. Jadi mereka beribadah kepada patung. Maka Allah mengatakan mereka yang budun al-asnam. Mereka itu penyembah berhala. Ini seperti itu? Mereka menggambarkan Allah seperti itu. Maka harus kita mengatakan mengapa harus kita mengecam kalian betak? Karena jelek sekali mereka menggambarkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita nyuruh orang kafir ada nah, orang disuruh untuk beriman untuk Islam gitu beribadah itu hanya kepada Allah. Oh, kenapa sih? Kenapa kok beribadah hanya kepada Allah? Karena Allah itu nggak bisa berbicara, karena Allah itu nggak bisa melihat, karena Allah itu nggak bisa mendengar dan nggak bisa ngapa-ngapa. Lo terus kenapa diibadahi? Yeah. Gimana orang mau cinta sama Islam? Allah yang ibadahnya kayak gitu. Ketika Allah sunnah mengenalkan Allah benar. ini layak dan pantas Mengapa ini ibadah itu hanya Allah Dia memiliki sifat-sifat yang mulia Yang sempurna Mendengar seluruh ucapan manusia Melihat seluruh perbuatan manusia Berbicara dengan seri dengan kehendaknya Dia nanti datang di hari kiamat Untuk memutuskan perselisian dan anabahnya besar kuasa layak hanya dia yang diibadari selanjutnya ayat <tik> wa yaaumatasa pabu sana robi luhumah waruzilal malaiqatul tanziil sama dengan tentang datangnya Allah dan para malaikat di hari kiamat Selanjutnya kata beliau qaul dan firman Allah Subhanahu wa taala wayta wa dan dekat wajah Rabb Yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Ini juga sebagian ayat yang, kalau dengar ayat ini, kita baca apa naya, yang langsung serta merasa mereka akan menuduh ahlus sunnah sebagai mujasimah. Yang berbicara Allah Ahlu sunnah mengimani Kemudian mereka menuduh kita Mujassimah Mereka buat istilah sendiri Mujassimah yang Menjisimkan men Allah Kita gak berbicara Ini jasad, jisim atau apa Pokoknya kita imani Apa yang ada di dalam Al-Quran ah, itu kan istilah-istilah yang kalian buat sendiri Untuk menuduhkan ke kita ahlu sunnah Ya, kita hanya dengan ayat dan riham dengan ayat itu Itulah bersifat sunnah. Allah mengatakan wajah remuk kekar, wajah kemudian disifati dul jarat dibati krom sifatnya marfu jelas itu untuk mensifati wajah karena dul bukan bill jelas marfu. Ini sifat terhadap wajah, dzul jalali wa wajah yang kemuliaan. Ayat yang lain pun usai mendengar ikhtilaf wajah segala sesuatu kan binasa kecuali wajah Allah. Mereka al-tawil ayat mudahlah mereka. Oh, maksudnya ini arah, arah. Ini arah Jadi yang kekal itu Arah Allah Atau maksudnya Pahala Yang kekal itu Pahala Allah Atau maksudnya Dan secara umum Maksudnya dan Allah Iya Itu kata mereka mereka itu maksudnya itu arah arah Allah macam-macam menafsirkannya kok disifati beljara di wajibro masa Allah Allah arah Allah kemudian disifati yang memiliki karena jelas ini wajah wajah kalau gak, maksudnya itu dzat secara keseluruhan cuma kan disebut wajah Allah maksudnya dzat secara keseluruhan iya betul berarti menetapkan adanya wajah karena tidak ada orang satu zat dikatakan hmm, sebut salah satu yang bagian dari zat itu kecuali dia hmm. punya itu ya seseorang dikatakan tidak orang ini nggak pernah nampak datang hidungnya karena dia punya hidung ya ya kan dikatakan seperti itu untuk menggambarkan maksudnya kan nggak nampak seluruhnya gitu maksudnya ya berdasarkan -benar dia punya hidung maka disebut nggak nampak batang hidungnya karena yang nol duluan itu hidung begitu tapi kalau benda sesuatu yang nggak punya hidung nggak kan dikatakan seperti itu bulan misalnya nggak pernah nampak nomor batang hidungnya nggak pernah dikatakan hidung kan Allah punya wajah sesuai dengan keadilan Allah. Kok kemudian kau ke menarik Allah punya wajah? Ya kan? Mereka menuduh kita menjasima. Mereka menuduh menjasima artinya menganggap kita satu golongan orang yang uh, menik, apa berhayal Allah itu punya jasa begini begini begini. Kita nggak ada urusan dengan orang itu nggak ada kaitannya kita mengimani apa yang datang dari Allah itu saja beratnya apa sih menetapkan aja bagi Allah kok kamu nggak suka kalau Allah punya wajah kok jadi kamu nggak suka ya, nggak wajar. sesuai dengan dengan Allah ya pasti nggak sama wajah kamu ya, kan nah, gitu Suai dengan khabar Allah Subhanahu Wataala, dan Allah sudah mengatakan mengapa berat sekali kita mengimani apa yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu Wataala dalam Quran. Selanjutnya. Yang disebutkan oleh Allah, sebenarnya wajah tadi. Allah mengatakan Rasul, apa yang menghalangi oleh iblis untuk sujud kepada orang yang telah menciptakan dengan dua tangan? Allah terhadap Iblis Mengapa Tidak mau sujud Kepada anda yang Allah ciptakan dengan Kedua tangannya Mereka menampil lagi Maksudnya bukan Kedua tangannya Tapi maksudnya kekuasaan pokoknya semua mola semua maulah mereka mereka menganggap masa Allah punya tangan karena mereka langsung menganggap menghayalkan seperti tangan mereka yang makhluk jadi <tuh> Sebenarnya sementara sudah karena Allah punya tangan Kalau kalamonita ya. Tafaf alam mereka maksudnya kekuasaan apa bedanya? Alice dan menyebutkan kekhususan Adam. Semua makhluk diciptakan oleh Allah dengan kekuasaan Allah. Ya. Ini ada berbicara khusus. Mengapa Kok kamu enggak mau sujud terhadap manusia Adam yang telah diciptakan dengan tahni Mau menyebutkan kekhususan, ini adalah ini istimewa Ini ku ciptakan langsung dengan tanganku Kalau yang lain kan, enggak, berarti gitu Dengan Allah berfirman, kun Jadi ada maka Artinya enggak langsung dengan tanganku Dalam sebuah hadith, Abdullah bin Amr, ia melihatkan boleh al-hakim dan yang lain dan syaikh ini mengatakan istilahnya sahih. Rasulullah SAW bersabda: "Innaulah azza wa jalla halakat halat takta asyak biyati. Sebenarnya Allah azza wa jalla menciptakan tiga perkara dengan tangannya. Halakat ada biyati. Allah menciptakan ada langsung dengan tangannya." Waktu tafsir Taurat biati menulis Tawrat langsung dengan tangannya. Waktu sejajar naikkan biati dan ya, menghidupkan, menanamkan wajah indah surga anten dengan tangannya. Ini agak berkesusahan. Kalau yang lain kan kita nggak tahu. Kita Arwad saya tanya kaulah hukun, Jadi ini keistimewaan ada orang berbicara. Jadi disebutkan di sini, mengapa orang jahil mengkot tidak mau sujud terhadap ada yang telah kuciptakan dengan kedua tangannya pakai yang tangan kedua tangan bukan cuma dengan dengan tangan jadi jelas yang dimaksud memang Ya tangan yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala yang berbeda dengan tangan makhluk kita imani saja Allah memiliki wajah, Allah memiliki tangan yang kita tidak tahu bagaimana kefiahnya. Kita tidak perlu takjib, tidak perlu menghayalkan oh wajah Allah begini. Tak akan menyampaikan. Tak ya, mungkin kita akan bisa menghayalkannya wajah, Kita imani Allah punya wajah, Allah punya tangan yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa? Karena Allah berbicara seperti itu. Dan inilah key keyakinan para salaf, bahawa mereka mengimani ayat-ayat sifat sesuai dengan datangnya Amirul Hakamul Jawa. Itu seperti itu. Kemudian Wakalah di jauh. Suruh tangan-tangan mereka untuk dan mereka terlaknat sebab perkataan mereka. Bahkan tangan Allah itu senantiasa mengsu, total, itu senantiasa mudah bergerak akan berinfak kapan saja dan bagaimana saja Allah berkehendak. Juga berbicara tentang. Sifat dan Yaitu tangan Allah Subhanahu wa ta'ala <tuh> Jadi Di sini Kembali Mengukur Seberapa ketundukan Keimanan Kita kepada Allah Dan ayat-ayatnya Sekian ayat Al-Quran Begitu juga hadis Menyebutkan Allah memiliki sifat-sifat seperti tadi Yaitu sifat berhati yang wajah dan tangan Seberapa keturunan kita Keimanan kita terhadap apa yang telah diturunkan oleh Allah Berupa ayat-ayatnya Tentunya yang benar adalah mengimaninya sebagaimana datangnya tanpa tapir tanpa tatel tanpa taki begitu juga tanpa tasbih tanpa menyelubahkan dengan yang ada pada masukul.